Mitra Bisnis Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi pembatalan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tentang penodaan agama. MK menilai undang-undang itu masih diperlukan untuk melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Tapi para pemohon uji materi justru mengatakan dengan masih berlakunya undang-undang ini Maka kebebasan beragama di negeri ini akan terus terancam dan aksi anarkisme berlatar belakang agama akan terus membayangi. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Wahid Institute yang dibentuk Almarhum Gusdur, Ahmad Swaidi. Pak Swaidi, bagaimana tanggapan Anda? Uh, kita menghormati keputusan MK ya yang memang punya kewenangan untuk itu. Tetapi saya punya catatan dua hal bahwa pertama ternyata sebuah hukum bisa ditafsirkan dalam situasi dan kondisi tertentu oleh hakim secara subjektif dan ini saya pahami karena hakim menafsirkan sesuai dengan kondisi situasi sekarang. Yang kedua uh, keputusan itu. Lebih didasarkan kepada situasi tadi misalnya khawatir tentang adanya ancaman kemudian berhadapan-hadapan antara kelompok satu dan lainnya Ketimbang menjamin hak-hak dasar warga negara terutama hak-hak dasar untuk beragama dan keyakinan. Jadi tampaknya situasi mengalahkan nah, esensi itu hadapan saya Berarti keputusan MK itu karena di bawah tekanan ya? Uh, ya, oleh situasi ya, bukan oleh pemerintah, bukan oleh oleh kelompok tertentu, tapi oleh situasi yang tercermin dari pertimbangannya itu ya, oleh pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh MK. Gitu. Lalu bagaimana masa depan kebebasan dan kerukunan beragama di Indonesia? saya khawatir ya bahwa keputusan MK ini akan memberi peluang kepada kelompok-kelompok yang sejak kemarin-kemarin itu sudah melakukan pemaksaan, melakukan kekerasan dan fatwa-fatwa yang eh liar saya bilang itu akan terus bermunculan karena orang akan bisa menafsirkan terhadap tafsir orang lain sebagai sukses yang itu negara boleh campur tangan atau kelompok lain boleh melakukan sesuatu dengan melagar hukum misalnya. Nah inilah situasi sebenarnya yang, yang dikhawatirkan. Kalau misalnya undang-undang itu direview dan ha misalnya MK mengabulkan, itu berarti adalah tugas negara untuk melindungi orang-orang yang dianggap sesat. Nah, karena sebaliknya, maka kita menjadi khawatir bahwa ancaman-ancaman seperti terjadi kemarin akan terus berlanjut. gitu. Karena sejauh pengalaman yang kita lihat, polisi dan aparat hukum lain tidak cukup melindungi mereka yang terancam karena dianggap sesat dan lain-lain. Lalu bagaimana meminimalisirnya, Pak? Saya kira pemerintah yang terpenting adalah law enforcement, itu saja. Kita tahu setelah misalnya para pemimpin SBI dan para pelaku kekerasan 1 Juni 2008, setelah mereka dipenjara, kekerasan-kekerasan itu menurun drastis. Kekerasan yang bersifat agama ya. Dan saya kira kalau pemerintah menegakkan ini, saya berharap kekerasan-kekerasan atau tudingan-tudingan itu akan akan berkurang gitu. Yang terpenting saya kira itu. Demikian Ahmad Suwedi dan saya Rizal Andika.